Assalamualaikum Saudarluun Berita Pagi Dici hari ini Minggu 28 Oktober 2018 dibacakan Ardian Syah. Tinjau pelabuhan di Calang, Hal Sudirman sebut butuh penahan ombak untuk dermaga. Israel gempur Gaza, rumah sakit Indonesia alami kerusakan. Polisi yang salah prosedur penangkapan di Polsek Bendahara terancam dipecat secara tidak hormat. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang padirangkum tim newsroom Slambi FMN.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 Darlun Pelabuhan Calang Aceh Jaya saat ini kondisinya kurang maksimal karena hantaman ombak mencapai dermaga pelabuhan sehingga pelabuhan itu sangat membutuhkan penahan ombak. Hal ini menyusul seringnya terjadi terpahan ombak tinggi menghantam dermaga pelabuhan. Hal itu disampaikan oleh anggota DPDRI asal Aceh Sudirman saat mengunjungi pelabuhan tersebut. Ia mengatakan keberadaan breakwater di pelabuhan itu dinilai sudah sangat mendesak untuk memudahkan kapal bersandar di pelabuhan agar saat dihantam ombak tidak terdampak pada penumpang dan kapal. Keluhan tersebut disampaikan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas 3 Khairul kepada anggota Komite 2 DPDRI asal Aceh itu. H. Sudirman melakukan kunjungan dalam rangka meninjau pelabuhan dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 17-2008 tentang pelayaran. Menurut informasi, pelabuhan calang ini rencananya dilakukan pembenahan oleh kementerian karena masih ada kendala terkait pembebasan lahan sekitar 1,8 hektar sehingga batal dilakukan. Sudarlun Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza mengalami kerusakan akibat gempuran Israel sejak Jumat. Reza Aldila Kurniawan, relawan organisasi yang mendirikan rumah sakit tersebut, Mercy mengatakan bahwa kerusakan ini terjadi ketika militer Israel melontarkan sejumlah roket ke jalur Gaza. Dari keseluruhan roket itu, lima diantaranya jatuh di dekat rumah sakit Indonesia berada. Dentuman keras lima roket tersebut menyebabkan guncangan keras di area sekitar, bahkan mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian rumah sakit. Saat roket tersebut jatuh, Reza sendiri sedang berada di dalam bangunan Wisma Rakyat Indonesia yang terletak di belakang Rumah Sakit Indonesia. Manajer Operasional Mercy, Rima Manzanaris, mengatakan bahwa tidak ada korban meninggal akibat insiden itu. Darlun sebanyak enam anggota Polsek Bendahara termasuk mantan Kapolsek hingga kini masih diperiksa tim khusus Polda Aceh di Polres Tamiang terkait dugaan salah prosedur penangkapan terduga pengedar narkoba Mahyar bin Usman, 31 tahun, yang meninggal dunia. Seperti diberitakan sebelumnya, insiden tersebut telah memancing amarah warga hingga membakar Mapolsek Bendahara Aceh Tamiang selasa lalu. Kenam polisi yang kini masih diperiksa itu adalah AM, BH, dan MS DDS, FS, dan mantan Kapolsek, Ibda Iwe. Kabupaten Humas Polda Aceh, Kombes Polisi Misbahul Munawar mengatakan tim khususnya dibentuk Polda Aceh sedang mencari tahu apakah mereka melanggar disiplin, kode etik, atau pidana umum. Dan jika memang kenal polisi itu benar bersalah secara kode etik, maka mereka terancam dipecat secara tidak hormat dari Satuan Kepolisian. Darlun reaksi penolakan terhadap kehadiran perusahaan tambang emas di Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Agan Raya, mendapat perhatian serius dari anggota Komite II DPDRI asal Aceh, Hasud Dirman. Setelah memberikan pernyataan di media massa beberapa waktu lalu, kali ini ia menemui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Aceh, Insinyur Madinur untuk menindaklanjuti polemik dan reaksi protes warga. Menurutnya kunjungan ke dinas CSDMAC untuk mendapatkan informasi lebih jauh berbagai bentuk tindak lanjut terhadap laporan toko masyarakat Betung Ate Banggalang yang disampaikan kepada dirinya. Terkait operasi usaha tambang emas milik PT Emas Mineral Murni atau EMM di Betung Ate Banggalang. Menanggapi H. Sudirman, KD CSDMAC juga membenarkan adanya laporan masalah oleh warga dan protes penolakan PT EMM. Namun sesuai regulasi terkait prosedur perizinan PT. EMM sebagai perusahaan modal asing atau PMA menjadi wewenang pemerintah pusat sesuai Undang-Undang nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah dan aturan hukum terkait lainnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti FM. Serabi FM. Innalillahi wa innalillahi rajiun, Aceh kembali kehilangan tokoh di bidang kependidikan. Profesor Dr. Ahmadi Daudi, mantan rektor Institut Agama Islam Negeri, sekarang Universitas Islam Negeri Araniri, meninggal dunia pada Sabtu pukul 16.00 waktu Indonesia Parat. Informasi diperoleh almarhum menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin, RSUZA, Banda Aceh. Ahmad Daudi adalah rektor ketiga IAIN Araniri, Beliau memimpin Universitas Islam itu pada periode 1972 hingga 1976. Sebelum Ahmadi Daudi jabatan rektor yayasan Araniri pertama dijabat oleh A 1963 hingga 1965 dan rektor kedua adalah Dr.andus H. Ismuha pada tahun 1965 hingga 1972. Jenazah disalatkan dan dikuburkan Bada maghrib di Pemakaman Umum Sektor Barat, Kopel Madarussalam, sebagaimana disampaikan teku parhan, aktivis kaukus wartawan peduli syariat islam atau KWPSI, yang hadir di rumah almarhum. Sudarlun tentara Israel menuding pemerintah Suriah, memerintahkan kelompok militan Palestina untuk menembakkan serangkaian roket dari zalur gajah ke wilayahnya sepanjang Jumat malam. Roket-roket itu diluncurkan ke Israel Perintah itu diberikan dari Damaskus dengan keterlibatan jelas dari pasukan revolusi Iran Hal ini disampaikan juru bicara tentara Israel Jonathan Konsirkus Ia pun mengatakan bahwa tanggapan Israel nantinya juga tidak akan dibatasi posisi geografis Menurut keterangan militer Israel setidaknya 39 roket ditembakkan dari jalur Gaza sepanjang Jumat malam 17 diantaranya berhasil diintersepsi Sementara lainnya jatuh di area terbuka Meski mengklaim serangan ini dilakukan oleh militan atas perintah Syria dan Iran Namun militer Israel tetap menyalahkan gempuran ini pada Hamas, kelompok yang menguasai jalur Gaza Israel sendiri telah melancarkan serangan udara balasan ke jalur Gaza Gempuran tersebut membuat satu rumah sakit Indonesia di jalur Gaza mengalami kerusakan dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita pagi edisi Minggu 28 Oktober 2018. Berita siang Seram B.F.M. hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs internet www.serambifm.com, follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Shalom. Wassalamualaikum.